Asyhadu an la ilaha abduhu wa rasuluhu ya Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah Bapak dan ibu beserta sebestera hamba Allah yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita merujuk pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56 gimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun diana kata Allah kami menciptakan baik jin maupun manusia kecuali semata-mata untuk beribadah Itu artinya bahwa Ibadah bukanlah hanya merupakan bagian Dari kehidupan kita Tapi dia merupakan seluruh kehidupan kita Dari A sampai Z Kehidupan kita haruslah Kita usahakan dan kita perjuangkan Untuk bernilai ibadah Di sisi Allah Subhanahu SWT Di mana setiap detik dalam hidup kita Haruslah bernilai ibadah Ibadah bukan hanya sekedar Ibadah ritual tertentu Seperti sholat zakat Sahum haji Tapi dia Seluruh kehidupan kita ini Karena itu di dalam Quran Surah Al-An'am Ayat 162 Yang oleh Sebagian mungkin Dijadikan sebagai Doa iftidah Dalam sholat Inna salati wa nusuki Wa mahiyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Sesungguhnya sholat yang saya laksanakan ini Wa nusuki dan seluruh Ibadah saya Wa mahiyaya seluruh hidup saya. Jadi bukan hanya sekedar sholat, tapi seluruh ibadah. Bahkan diperjelas lagi dengan seluruh kehidupan saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pikirkan, apa yang kemana kaki melangkah, apa yang diperbuat oleh tangan, semua harus ber. Diniatkan Dan untuk itu Kita siap untuk Mengorbankan apa saja Bisa waktu, tenaga, fikiran Perasaan, harta Bahkan kalau perlu Nyawa Sebab janji kita adalah Wama mati kalau memang hanya dengan pengorbanan itu Ridha Allah baru bisa dicapai Lillahi Rabbil alamin. Kenapa saya mencoba mengangkat masalah ini? Sungguh kita sangat luar biasa Prihatin Dengan kondisi umat Islam yang Kita saksikan sekarang ini makin hari kita rasakan Islam semakin jauh terpisah dari kehidupan disadari atau tidak diakui atau tidak faham sekularisme betul-betul telah berhasil mengantarkan kita umat Islam yang mayoritas penduduk negeri ini untuk hidup dalam pola mereka yaitu memisahkan Antara agama dan kehidupan Sehingga urusan agama itu Seakan-akan hanya urusan Solat, sahum, haji Sehingga saya kira Betapa sangat sulit kita Menemukan nilai-nilai Islam Dalam kehidupan umat Islam Di luar solat di luar masjid Kalau Sekarang saya tanyakan Kenapa Ini Ikhwan-ikhwannya dipisah Duduknya dengan akhwat Yang di belakang Menonton dihijikan Dicampur saja kan duduknya itu Malah pakai penghalang segala, ya. Oke okay. ya. Hijab Saya yakin jawabannya yang akan saya dapatkan Dia di masjid Jadi laki-laki dan perempuan itu duduknya harus dipisah Bahkan kalau perlu pakai hijab seperti itu Namun di masjid selesai keluar dari masjid ini kan gak ada lagi hijab-hijab seperti itu dalam kegiatan sehari-hari di kantor ini kan gak pakai hijab keluar saja kita dari masjid ini di pasar hari jidai, di mall Bah, tidak jarang kita hanya bisa menemukan nilai-nilai Islam itu ya di masjid Wanita pun yang ke masjid itu paling tidak bawa kerudung Kalaupun tidak dipakai bawa Begitu sampai di masjid Lalu sampai di pintu diingatkan oleh temannya Sudah mau masuk masjid Oh iya keluarkan kerudung Pakai lalu duduk dengar ceramah dan sebagainya keluar dari masjid Atau kebatinnya sudah di luar oh iya mungkin masukin jadi menutup aurat itu kalau di masjid pub islam itu masjid padahal saya pikir kalau saja dicampurkan duduknya laki-laki dan wanita di masjid ini insya Allah tidak akan terjadi sesuatu di masjid ini malah yang kita khawatir malah kalau di mall atau di tempat-tempat lain jadi sudah terpisah jauh kehidupan Islam, Islam nilai-nilai Islam dari kehidupan kita umatnya makanya kalau ada orang para pejabat itu ya, berpidato, ya, "Awas bahaya sekularisme dan lain sebagainya." Oh, kita ini kurang sekuler apalagi? Allah itu hanya diberi hak untuk mengatur kehidupan kita itu untuk mengatur salat saja. Bagaimana kita harus salat? terus salat munhiut kedukuh maha itu harus wudu lagi dan sebagainya. Puasa kita harus bagaimana melaksanakannya? Begitu juga haji. Tapi di luar itu Allah kan tidak punya hak apa-apa lagi untuk mengatur kehidupan bagaimana kita membangun struktur kehidupan bermasyarakat, bernegara, begitu menyangkut masalah aspek ekonomi, sosial, politik, hukum. Allah sudah tidak punya hak lagi. Ya kadang-kadang Ada satu pertanyaan yang Memang harus berani kita tanyakan pada diri kita Betul kita ini muslim menurut Allah Ibadah pun lalu dibagi-bagi Ada hablu minallah Ada hablu minannas dan saya lihat ini memang konsep seperti ini kita sudah salah sejak awal. Jadi mulai dari pembinaan di madrasah, pesantren memang sudah mungkin ada yang keliru, mungkin ya. Kalau kita belajar fikih misalnya, lalu di sana ada bab ibadah. Mungkin bagi yang pernah baca-baca kitab fikih akan ketemu itu. Ada bab ibadah, lalu bab ibadahnya apa yang dibicarakan? Yaitu salat, zakat, puasa, haji, dan segala macam syarat, rukun, yang membatalkan wudu dan sebagainya itu. Nah, itu maksudnya itu bab ibadah. Nanti ada bab muamalah. Bab muamalah itu termasuklah jual beli, utang piutang dan lain sebagainya itu masuknya bab muamalah. Nanti ada bab lagi bab munakahat. Pernikahan bagaimana syaratnya nikah dan sebagainya rukun nikah dan seterusnya lalu urusan mahar, ijab kabul dan cerai, talak gitu ya, rujuk dan seterusnya itu maksudnya bab monakahat lalu ada bab waris lalu ada bab jinayat bab hukum pidana kalau pencuri itu apa hukumnya dalam Islam, kalau merampok apa hukumnya, membunuh, bagaimana hukumnya dan seterusnya itu Setelah dia mempelajari itu semua Nanti dia ditanya, selesai lulus dari pesantren itu Kalau jual beli, utang piutang, Itu ibadah bukan? Bukan Itu mu'amalat Kalau menikah, membina kehidupan rumah tangga Itu dan lain sebagainya Itu ibadah bukan? Lain Munakahat teman. Jadi kalau melaksanakan hukum Allah misalnya hukum pidana, baik hukum perdata dan sebagainya itu terbasuk ibadah bukan? Ain, jinayat itu. Jadi dari sejak awal pun sudah kita pisahkan. Seolah-olah yang ibadah itu ya sholat, shawm, zakat, haji. Kalau saya melihatnya mestinya berangkat pembahasan fikihnya itu dari ibadah nah ibadah ini diberi di, ada yang ibadah, ibadah misalnya dalam bentuk hablu minallah, hablu minannas kan, seperti itu, lalu termasuklah bagian dari ibadah ini entah itu dalam bentuk yang jual-beli pernikahan dan sebagainya itu semua adalah bagian dari ibadah bahkan saya sendiri tidak setuju dengan pembagian hablu minallah, hablu minannas ini juga bisa menyeret kepada sekularisme lagi mana sih tolong tunjukkan kepada saya satu ibadah yang murni hablum minallah itu yang tidak ada aspek hablum minanasnya. Ibadah mana? Mana ibadah yang kita maksud dengan hablum minallah itu? Semua ibadah itu hablum minallah. Hubungan antara kita dengan Allah. Salat misalnya aspek hablum minannasnya luar biasa nih salat berjamaah seperti ini. Karena bisa kita menjalin kebersamaan dan sebagainya Antara hubungan antara imam dengan makmum dan seterusnya Haji, wah luar biasa itu aspek Habluminan itu Bagaimana menghimpun umat manusia dari seluruh dunia, dari segala berbagai bangsa Saya kira tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menghimpun seluruh bangsa sampai 3,4 juta itu zakat sudah jelas ya Habluminan jadi yang mana sebenarnya yang murni hablu minallah ya? yang mana yang kita sebut hablu minallah mencari rizki itu kan hablu minallah ya? ibadah itu kita bekerja untuk mencari rizki nah, itu adalah ibadah Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Wadinarun anfak tahufir sabillilah. Wadinarun anfak tahufir akabatin. Wadinarun tasadaka ta alam miskin. Wadinarun anfak tahufir ala ahli. Satu dinar mata uang Arab yang kamu pergunakan untuk fisabilillah berjuang di jalan Allah. Satu dinar yang kamu pergunakan untuk memberdekakan budak hamba saya. Satu dinar yang kamu sedekahkan untuk fakir miskin dan satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak dan keluargamu. Azam wahajran inallah alazi anfakta walahik yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri anak dan keluargamu mencari rizki di jalan Allah itu ibadah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan. Izat tadawwaja al-mar'u faqad istagmala nisfuddin falyataqilla fill nisfin baki. Jika seseorang menikah maka sempurnalah setengah dari urusan agamanya. Coba bayangkan menikah itu bukan hanya sekedar ibadah. Setengah urusan agama kita itu ada dalam membina rumah tangga. Karena dia adalah bagian yang sangat terbanyak porsi ibadahnya. Kalau kewajiban kita sebagai seorang muslim itu selama hidup di dunia membangun rumah Islam kita Setengah bangunan ini akan kita bangun lewat sholat, zakat, puasa, haji dan ibadah lainnya Setengah bangunan yang lain itu kita akan bangun lewat membina kehidupan rumah tangga Tapi mohon ini jangan diartikan bahawa kalau gitu semakin sering orang menikah berarti Semakin banyak ibadah kan? Cukup ya nikah rumah sekali Kalau lah yang kita maksud dengan ibadah Habluminallah itu adalah ibadah yang ada dalam Rukun Islam Berapa sih dia menyita jatah kehidupan kita? Ibadah haji Yang wajib itu kan hanya sekali seumur hidup Seumur hidup yang wajib itu cuma satu kali Untuk yang mampu tentunya ya, Loh harilah tinggi, tinggi umur kita 150 lah Ya paling tinggi seratus lah lapan puluh lah saya kira. jarang lapan puluh, tujuh puluh lah katakan dari tujuh puluh tahun jatah hidup kita di dunia yang terpakai untuk ibadah haji cuma beberapa hari atau dua puluh hari itu pun kalau mampu gitu. kalau dia seorang muslim yang tidak mampu ya tidak haji ya sudah Saum kalau mampu 12 bulan cuma, bukan solo untuk di kita 16 jam lah ya 14 16 jam itu ya. mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu pun kalau mampu kalau tidak mampu ya tidak usah zakat paling 2,5% per tahun dari kelebihan harta kita. 2,5%. Ada zakat yang agak besar sedikit, zakat pertanian 5 atau 10%, 10% kalau ya mengandalkan hujan, 5% kalau airnya diusahakan Ada zakat yang yang sangat besar itu yang khumus itu ya 20% itu zakat dari harta rikaz. Rizki itu harta harta temuan dapat nemu. Wajar sajalah seperlima keluar dapat nemu. Andai kata dulu di Bogor itu di batu tulis berhasil misalnya menemukan menemukan harta itu harus keluar zakat 20%. Tapi karena enggak dapat apa-apa ya, cuman jangkrik katanya dua, dua ekor, ya sudah enggak keluar zakat. zakat fitrah 2,5 kilo per tahun beras bukan emas coba bayangkan itu ya kalau hanya Islam itu hanya urusan yang ada dalam rukun Islam yang lima itu orang gak mampu haji berarti seumur hidup tidak haji tidak mampu puasa karena sakit seumur hidup tidak bisa berzakat karena miskin seumur hidup Jadi islam dia itu apa? Paling mungkin hanya sholat Sholat bayangkan saja Sehari semalam kan 5 kali yang wajib Betul Tapi sholat yang 5 kali sehari Dalam sehari semalam itu Yang wajib Berapa sih menyita jatah hidup kita yang sehari semalam 24 jam? Sekali sholat berapa menit? Pulu lah, lima bisa, tiga bisa lah, Tergantung kecepatan masing-masing lah. Kalau pakai high speed, ya, bisa sah dua minit. Allahumma rabbi alamin. Qul hada hada hada hada hada. Allahakbar. Subhanallahaladzim. Allahakbar. Allahakbar. Allahumma rabbi alamin. Qul adznan adznan adznan. Allahakbar. Subhanallahakbar. Terpetat terpetat. Assalamualaikum assalamualaikum. Jumpa. Dua minit mungkin itu. Sudah duduk aja di depan TV ngeruskan sinetron. Jadi zikirnya tu di depan TV. Tasbih aja dibawa. Tidak tahu apa yang dibacanya Muter tasbehe Matanya kan terus ke sinetron Malah senyum, ketawa Ditanya oleh yang di rumah Kenapa bisa senyum Tadi kata ingin sholat isya Tidak tahu tiga rakaat. Katakanlah misalnya 10 menit 10 kali 5, 50 enggak sampai 1 jam Katakanlah 1 jam dengan persiapan wudhunya 1 jam sholat Tambahlah dengan Dengan sholat sunnah Rawatib plus Tahjud Sejam, dua jam Sedang jatah hidup kita Sehari semalam 24 jam 22 jam lagi kan kita tidak sholat Jadi ibadah paling besar itu Sebenarnya ada di aspek Habluminanas Yang mau dihisap nanti di akhirat kan Bukan hanya sekedar sholat pak Ya memang dalam hadis dikatakan yang paling pertama itu akan diminta pertanggungjawab di satu solatnya, ya kan? betul. Tapi kan bukan hanya sekadar solat. Wamayamal nisqalah zaratin khairan, yarah. Wamayamal nisqalah zaratin sabran, yarah. Setiap detik dalam hidup kita yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahuwataala itu sampai sebesar atom, apakah itu kebaikan atau kejahatan itu akan dihitung oleh Allah. Semua akan ditimbang seluruh hidup kita bukan hanya solat puasa kita. Bahkan hadirin, saya melihat dalam Islam itu sebenarnya justru seseorang bisa menilai, mengukur apakah dia itu sudah baik dalam ibadah yang tadi, yang kita sebut Habluminallah itu. Itu nanti ukurannya pun ada pada aspek Habluminanas. Saya pernah membaca sebuah hadis, pernah ada seorang pemuda musyrik masuk Islam. Bersahadat langsung di hadapan Rasulullah SAW. Selesai bersahadat lalu dia bertanya kepada Rasulullah. Apa ibadah yang pertama saya harus lakukan Rasulullah? Solat kata Rasulullah. Caranya bagaimana Rasulullah? Rasul lalu memanggil beberapa orang sahabat. Jadi pemuda ini solat. Baik kata Rasulullah. Fakta para sahabat. Selang beberapa lama para sahabat lapor. Rasul pemuda musyrik yang dulu masuk islam itu akhlaknya masih tetap akhlak jahiliyah gak ada berubah sebelum dan sesudah masuk islam dia masih senang minum kamar masih suka berjudi, masih suka mengganggu wanita haruskah kita ambil tindakan keras ya rasulullah, bukankah dia sudah masuk islam rasul malah balik bertanya kepada para sahabat, sudahkah kalian ajari dia sholat, sebagaimana pesan saya sudah rasulullah, sudah sholat dia, sholat sholat Selesai sholat judi lagi dia. Habis sholat dia minum khamar lagi, teler lagi. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, Amhiluh biarkan dulu sebentar, bukan dia yang salah, kalian yang salah. Kalian baru mengajarkan kepada dia bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Bacaannya bagaimana, gerakannya seperti apa. Dia sendiri belum sholat. Faizna salat tahu satu saya yakin salatnya itu yang akan mendidik dia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bina lagi salatnya, ajari lagi dia, didik lagi salatnya itu sampai dia benar-benar salat. Maka dibina lagi oleh para sahabat. Setelah beberapa lama para sahabat lapor lagi kepada Rasulullah, Rasulullah pemuda musyrik yang dulu masuk Islam itu sekarang sudah meninggalkan semua akhlak jahiliyahnya. Dia tidak pernah lagi minum ramah, tidak pernah lagi berjudi apa kata Rasul alam akun lakum inna sholatau satu azibu bukankah sudah saya katakan pada kalian sholatnya itu yang akan mendidih dia dari perbuatan yang keji dan mungkar nah sekarang dia sudah sholat jadi ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa mengukur apakah seorang itu sudah beribadah sholat atau tidak pun dilihat dari aspek abluminan nasya dari kepribadian dia dan ini memang dijamin oleh Allah Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 Inna salatatan ha'anil fahsyai wal Mungkar Lihat dalam ibadah-ibadah lain Termasuk ibadah sahum yang belum lama ini Baru saja kita tinggalkan Bulan Ramadan ini Rasulullah di dalam sebuah hadis mengatakan man lam yadak kalau zor wal amal bihi falai salillai hajatun fi an yadatama huwasarabahu. Barangsiapa yang tidak bisa menahan diri dari ucapan yang kotor atau keji atau melakukan perbuatan yang kotor dan keji atau berbuat fasik atau dia wal amal bihi melakukan amal perbuatan yang keji. Falaisa lillahi hajatun maka sesungguhnya Allah tidak punya keperluan dia menahan diri dari lapar dan dahaga untuk apa dia puasa Kembali lagi aspek hablum minannas Dalam ibadah haji misalnya salah satu syarat salah satu syarat untuk haji seseorang itu mabrur di antaranya adalah man la rafa sawala ku wa jidala fil haji dalam Al-Qur'an itu dikatakan hendaknya seseorang itu tidak rapas Rapas itu ya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Atau melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wala khusuka dan tidak berbuat fasik, wala jidal, tidak berbantah-bantahan mulut. Jidal itu berdebat, debat yang tidak ada tidak ada manfaatnya, bertengkar mulutlah mungkin itu. perbuatan-perbuatan itu bisa mengancam kemabruran haji seseorang. Aspek khabluminan lainnya, kemabruran haji seseorang bisa rusak itu oleh karena buruknya dia dalam bersilaturahim dengan sesama jemaah haji, hanya karena menyakiti jemaah lain misalnya dengan ucapan dia. Saya eh, kadang-kadang sedih kalau melihat ini semua ya Subhanallah ya Karena mungkin kita sudah terpisah agama ini dari kehidupan gitu ya. Ibadah sudah diartikan sesempit itu gitu Sehingga pernah saya di Mekah itu ada seorang jemaah haji Mengatakan kepada saya Alhamdulillah Pak kiai katanya mungkin berkat doa Bapak juga katanya Berhasil saya mencium hajar akhwat Ya Alhamdulillah masyarakat syukur tapi sebaiknya saya bilang sudah enggak usah diceritakan ke banyak orang, takut nanti ini riya malah jadinya kan. Tapi saya sendiri penasaran saya bilang, bagaimana bisa berhasil itu Oh, jumlah haji sebanyak itu. Perjuangan Pak Kiai perjuangan. Saya hitung-hitung eh lima saja sudah nukecekek. <laughs> Dengan bangganya dengan bangganya dia mengatakan bahawa dia telah berhasil mencium hajar aswad dengan terlebih dahulu mencekik lima orang. Padahal mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Sunnah kan mencium hajar aswad itu. Sudah mencekik lima orang itu berapa dosanya. Padahal dalam ayat Al-Quran itu. Jangankan mencekik, menyakiti perasaan jemaah haji dengan dengan ucapan. Karena tadi jidal berdebat, berbantahan-bantahan mulut, itu saja sudah bisa mengancam kemabulan. Ya, nyekek nyeket, lima dia ya nyekek naik ke kepala. Kenapa ya itu tadi? Karena kita sudah merasa terpisah kehidupan, kehidupan ini dengan agama kita. Seolah-olah kita sudah merasa beribadah dengan kita solat dan sebagainya. dan ini mungkin yang sekaligus bisa menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sering mengganggu banyak orang itu. kok di negeri yang katanya mayoritas muslim ini kenapa kok malah menjadi negara yang terkenal negara korup, terkorup bahkan di Asia ya karena itu tadi orang korupsi lalu pergi naik haji bertobat katanya di sana. sholat dia, sholat sholat, jangan dikira enggak, sholat dia, orang pernah disorot di TV sedang di saat pertama malah di istiqlal itu. malah yang satu lagi, yang satu pernah jadi imam di istiqlal saya sendiri pernah terkagum-kagum pas kebetulan lihat TV, subhanallah bagus sekali suaranya itu. tanya-tanya ternyata hafiz Quran, hafal Quran Suka puasa dia puasa pernah disorot di TV kerja langat dah kolak acara buka bersama sudah haji dia sudah pernah disorot di TV lagi pakai ihram belum lama ini disorot lagi di TV kerdi gusur gusur duduk di kusi terdakwa <gulau> salat salat puasa puasa masyad masyad jadi kita sudah sudah terbawa dalam paham sekuler ini. Tidak ada kaitan agama dengan kehidupan Kita sebenarnya ibadah di Di telkom ini Berapa jam per hari ini 8 jam pak 8 jam kan yang resmi ya Sholat cuma 2 jam Ini sebenarnya porsi ibadah itu Lebih banyak dalam Hablu Minan Nas Saya pernah membaca Di dalam sebuah hadis <tuh> Ada seorang wanita nakal Konon katanya wanita ini luar biasa sangat cantiknya Cuman sayang betul Kecantikannya malah dipakai gak benar Suatu ketika wanitanya meninggal ya, Kalau biasanya ya. jenazah itu diantar Orang kekuburan dengan zikir dan doa. Ini diantar juga oleh umpatan-umpatan. Terutama oleh ibu-ibu yang merasa suaminya itu pernah tergoda oleh wanita ini. Dasar si, si naon lah Si borokokok misalnya, hmm. naon. Langkah terkejutnya mereka ketika Rasulullah SAW menghentikan umpatan-umpatan ini dengan menyatakan, pantaskah kalian menyatakan kalimat sekasar itu kepada seorang wanita ahli surga? Subhanallah, gimana ini bisa begini Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW, dia dia sebelum meninggal dunia itu dia sempat bertobat kepada Allah. Jadi sebenarnya itulah kuncinya dia masuk surga itu Karena taubatnya itu Allah itu kan Tidak hanya maha ghafur rahim Tapi juga afu Karim. Ini bukan hanya mengampuni dosa Tetapi juga menghapus dosa Maha penghapus dosa Ketika dosa itu sudah dicatat Itu siap dihapus saja sebab untuk dicatatnya dosa Itu saya menemukan hadis Tadi malam ya. Saya sendiri baru menemukan hadis itu, Dan hadis itu Hasan Soheh gitu. Itu Konon baru dicatat itu 6 jam Setelah seseorang itu berbuat dosa Jadi malaikat itu menunggu dulu Kalau dia segera istighfar Dan bertobat yang sesungguhnya Tidak jadi dicatat Setelah 6 jam baru dicatat Nah kalau sudah tercatat, masih siap untuk bisa dihapus. ini. Dan kalau Allah sudah berkenan mengampuni dosa seseorang, maka dihapuslah dosa itu dari orang itu, seakan-akan orang itu tidak pernah berbuat dosa sebelumnya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis itu menjamin dengan sabdanya, Atta ibu minat zambi, kamala zambalah. Orang yang bertobat dari dosa, kalau dia sudah diterima tobatnya oleh Allah karena memenuhi syarat tobat nasuhah, maka samalah dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi kalau seorang misalnya hidup selama 60 tahun itu maksiat saja Yang wajib dia tidak pernah lakukan, yang haram dia lakukan. Usia 61 dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat dia seminggu kemudian meninggal, oh pasti masuk surga itu. Ya. Begitu juga nasib si wanita ini, dia sempat bertobat sebelum meninggalnya itu. Nah, kenapa proses tobat si wanita ini begitu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sebelum dia bertobat, oleh Allah dipandang dia sudah melakukan perbuatan yang mulia. Apa gerangan perbuatan mulianya itu? Dia pernah menolong seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Itu karya dia. Subhanallah. Menolong seekor anjing. Anjing ini binatang yang bagi kita umat Islam ya terpaksa kita harus menjaga jarak kan. Karena ada bagian dalam tubuhnya itu yang najis. Tapi ketika binatang ini terancam mati maka menolongnya tidak Jadi konon katanya dia sedang di padang pasir itu kehausan Lalu dia masuk kuasa sumur di padang pasir itu Dengan terompahnya hanya dia berhasil mengambil air Persis dia mau minum Dilihatnya ada seekor anjing terkapar Juga mau mati karena terancam Karena mati karena haus Hanya dia berikan air itu kepada anjing Itu itu berisiko besar itu Dia sendiri yang akan bisa terancam mati kan Dengan susah payah dia masuk lagi ke dalam kuasa itu untuk bisa mengambil air minum untuk diri dia ya. Itu karyanya Menolong seekor anjing Binatang Kalau menolong seekor binatang Saja sudah merupakan ibadah Di sisi Allah Kalau itu betul-betul dia niatkan ikhlas ya, Semata-mata ikhlas Saya kira di tengah padang pasir itu Gak mungkin dia riak ya, Itu saja sudah ibadah ya. Bagaimana dengan menolong sesama manusia? Kemana gerangan nilai ini dalam kehidupan kita? Sebaliknya, saya baca di dalam hadis riwayat Ahmad bin Hambal dalam musnatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada pernah seorang sahabat itu mengadu kepada Rasul ya Rasulullah Inna fulanah tuzkarum min kasrati salatiha wasadakatiha wasiyamihا ada seorang wanita di masyarakat kita ini dikenal karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya dan banyak saumnya Maksud sahabat ini banyak sholatnya dan banyak saumnya ini di samping saum dan sholat yang wajib Dia rajin betul melakukan saum-saum sunnah, sholat-sholat sunnah Di samping zakat yang wajib dia banyak bersedekah begitu luar biasa ibadah si wanita ini sampai-sampai Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah menduga kalau boleh saya menduga kata Aisyah, wanita ini mesti ahli surga kalau bagaimana ahli surga bagaimana ibadahnya seperti itu tidak akan adalah kata sahabat itu yang bisa menandingi dia wanita yang bisa menandingi dia di masyarakat kita ini Langkah terkejutnya Aisyah dan sahabat yang bertanya ketika Rasul mengatakan Innaha finnar Wanita ini kelak di akhirat nanti tempatnya adalah neraka jahatna Tidakunaun jeritibara likir Rasulullah Tadi wanita ahli masyiat akhirnya masuk surga Ini wanita ahli ibadah malah masuk neraka Dan Rasul tentu tidak akan menyatakan hal-hal semacam seperti ini Kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Daiyantiqo Anil Hawa Inhuwa Inna Wahyuyuh. Ketika ditanyakan kepada Rasul penyebabnya, ya kata Rasulullah, memang luar biasa ibadah wanita ini mungkin tidak ada tandingannya di masyarakat kita, tapi ibadah yang sekian banyak itu tidak mungkin bisa mengimbangi dosa dia yang terlalu banyak, terlalu besar, terlalu berat. Sehingga kalau nanti ditimbang di akhirat, tetap saja dia masuk ke dalam kategori yang wa'amman khafat mawazinu faummu. Hawiyah, barang siapa yang lebih ringan ibadahnya dibanding dosanya. Maka dia masuk neraka hawiah. Bukankah ibadah dia begitu banyaknya Rasulullah? Iya. Tapi dosanya pun lebih lebih banyak lagi. Lebih besar lagi. Lebih berat lagi. Gerangan apa dosa yang pernah dia lakukan Rasulullah? Sehingga dosa itu tidak bisa diimbangi oleh ibadah dia yang sekian banyak tadi. Innaha tuzi jiraniha bilisaniha. Dia seringkali menyakiti hati jirannya, hati tetangganya. Karena lidahnya yang tidak bisa diem itu. Mungkin suatu ketika dia ngomongin tetangganya atau ngomelin tetangganya. Sampai tetangganya itu banyak yang pernah sakit hati oleh karena lidah dia itu. Ternyata menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan saja. Itu sudah merupakan dosa yang terlampau berat untuk diimbangi oleh ibadah yang sekian banyak menyakiti hati orang lain dengan ucapan saya terus terang aja hadirin hari-hari ini kesel sekali ya perasaan itu ya. subhanallah ya. tega-teganya orang membuat drama komedi yang gak lucu seperti ini gitu dan kenapa kita mau terjebak dalam drama komedi yang sangat tidak lucu ini tentang isu terorisme yang sedang dialamatkan kepada kita umat Islam ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin terorisme ini dilakukan oleh seorang oleh orang-orang Muslim ini, atas nama Islam membunuh manusia yang tidak berdosa? Boro-boro membunuh manusia yang tidak berdosa menyakiti perasaan tetangga saja sudah bisa masuk neraka dengan lidah boro-boro membunuh manusia membunuh seekor kucing pun akhirnya seorang wanita di zaman Rasulullah kata Rasulullah ahli neraka janam ketika ditanya apa gerangan dosanya berbuat zolim terhadap seekor kucing, itu dosa dia kucing gak ada salah, gak ada apa-apa, lalu disiksanya, di setelah disiksanya, dikurung lalu tidak diberinya makan dan minum sampai akhirnya mati kucing itu masuk neraka jahanam karena zolimnya dia kepada seekor kucing jadi bagaimana mungkin ada seorang muslim atas nama perjuangan membunuh manusia yang tidak berdosa ini betul-betul menurut saya drama komedi yang sangat tidak lucu gitu ya cuman sayangnya kita ikut terjebak dalam drama itu entah ini sekarang babak keberapa ini silakanlah hadirin tanyakan pada ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis atau harokah harokah yang ada di sini kenalkah mereka dengan nama Amrozi, Imam Samudra? Saya yakin tidak ada seorang pun yang kenal itu baru Dakwah mana itu? Anak-anak dari mana ini? Kalau dia berjuang atas nama Islam, Islam siapa yang dia wakili? Kita dengar namanya sebaru kok. Termasuk yang konglomor Islam, jamaah Islamiyah, mana kelompok itu? Kalaulah mereka itu memang benar mengaku muslim. Nah kita gak tahu siapa di belakang mereka Siapa yang membuat mereka seperti itu Atas kepentingan siapa mereka berbuat seperti itu Untuk kepentingan siapa mereka melakukan itu Untuk kepentingan Islam Islam yang mana Komunitas muslim yang mana Mereka ini siapa sebenarnya Kita kan sudah sangat sering gitu ya di negeri ini menyaksikan ini dari sejak zaman Orde Baru, nggak nggak nggak pernah kita dapat pelajaran. Selalu saja kita terbawa dalam alu sekarang ramai-ramai orang pada cur itu untuk membenarkan keberadaan ini, ini semua dan semakin menyudutkan kita umat Islam. Saya termasuk yang saya pikir masih memiliki akal sehatlah untuk tidak mempercayai bahawa mereka adalah pelaku utamanya gitu. amrozi lulus sanawiyah saja enggak pak bisa membuat bom sudah saat bom bali itu wah sayang menurut saya dihukum mati anak itu kalau memang benar angkat jadi dirut pindah pak Bayangkan dari bahan apa dia buat itu? Dari mana dia ilmu merakit bom sedahsat itu? Konon katanya pada waktu bom Bali pertama itu meledak, orang lalu kemudian mengatakan ini tidak mungkin bahannya kecuali C4 untuk ledakan sedahsat seperti itu gitu. Maka begitu itu dinyatakan sekor Lalu Amerika meriang kan Marah-marah itu Sebab yang punya bahan sekor hanya Amerika Maka kemudian diralat Oh bukan bukan sekor TNT Nah giliran sekarang TNI yang marah Karena yang punya bahan TNT cuma TNI TNI mana TNI? Mana ini? Akhirnya belakangan bukan, bukan Tentera Berang. Berang berteruk-teruk kata itu. Untung tukang berang enggak pada protes itu. Kalau sampai tukang berang itu lalu protes, mungkin bisa beralih lain lagi. Enggak, kebetulan Amrozi, kebetulan pas lewat hitut. Kebetulan hitutnya mengandung ledakan itu terlalu naif ini komedi ini saya bukan mengatakan bahwa mereka ini tidak terlibat gitu ya mungkin, mungkin saja benar terlibat dan mereka sudah dibuktikan katanya di pengadilan bahwa itu jelas terlibat cuman sejak mereka ditangkap dan kemudian kita berhenti saya sudah berkomentar sejak bom Bali pertama bom ini nggak akan pernah berhenti di negeri ini akhirnya terbukti kan ledak lagi ledak lagi kenapa Nah, kalau kita hanya mengandalkan menangkapnya, nanti itu, ya kapan akan berhentinya? Mereka mungkin hanya pion-pionnya, ya karena itu saya termasuk yang menyokonglah kepada pemerintah dan aparat, bongkar ini. Bongkar semua ini, sampai ke akar-akarnya. Kita akan lihat siapa sebenarnya di belakang ini semua. Babak-babak yang ada di kita ini kan Berawal dari drama babak pertama Di Amerika kan 11 September Itu kan drama pertamanya di situ ya. Dan kelihatannya akhirnya orang-orang Amerika Sendiri yang akan membongkar semua ini kan Sekarang sudah banyak buku-buku ditulis itu Oleh para akademisi Orang-orang Amerika sendiri dari Harvard University Banyak sekarang saya, saya pernah baca Berapa buku itu Rata-rata mereka mengungkapkan kebohongan dibalik isu terorisme bom 11 September itu dan lain sebagainya. Dan mereka menyatakan suatu hal yang mustahil itu dilakukan oleh sekelompok jaringan yang namanya Al Qaeda. Al Qaeda terserah. Kembali lagi kan makhluk gaib lagi. Apa orang sekaliber Osama bin Laden ini bisa menembus kekuatan Amerika sampai Pentagon pun ditebus itu? Kok kalau gitu hebat betul ini kelompok ini. Ini siapa sedang bermain untuk siapa ini? Nah, sekarang ternyata orang-orang Amerika sendiri yang akhirnya mulai tidak percaya dengan itu kan? Mereka juga mungkin sudah jenuh termasuklah perang Irak yang sekarang juga dipertanyakan oleh rakyat Amerika sendiri, terutama keluarga para korban yang sudah 2000 serdadu Amerika itu mati di sana. Jadi anak-anak kami, saudara-saudara kami ini mati untuk untuk memperjuangkan apa? katanya dulu menyerang Irak itu karena ada senjata pemusnah massal. Sekarang tidak terbukti. Tidak terbukti ada senjata pemusnah massal itu. Jadi orang-orang itu -orang, karena orang -orang, orang apa? Frustrasi sekarang banyak tentaranya. itu. Lebih-lebih keluarganya yang jadi korban kan itu. Lalu ada Al-Faruk kayak Ayah Azhari, tengok rumah dia Azhari, tengok apa rute yang bagaimana lagi ini siapa orang orang ini? Itu konon katanya Pak empat kan pesawat yang dikuasai itu empat pesawat waktu peristiwa 11 September itu. Saya kebetulan kemarin khutbah di di Batan itu ada beberapa Dosen ITB hadir di situ. Lalu ada seorang diantaranya pernah mengaku pada saya pernah kursus pilot dua tahun, empat tahun saya kurang begitu mak ini ya. Nah, itu tak mungkin pak, ya. orang bisa mengendarai pesawat komersial kecuali kalau dia itu sudah di briefing atau apa dibina selama empat tahun baru bisa dia dan bahwa pesawat seperti itu tuh kan ada ada jalur ya Pak. Seperti rel kereta api di udara itu. Keluar saja dari jalur sedikit sudah akan terini oleh ini tembak gitu. Ini empat pesawat dengan jarak 40 menit, ada yang jarak itu nenaun aman. Dan alangkah baiknya itu Osama bin Laden seorang muslim dia ng ngasih tahu kepada 4000 orang Yahudi tong arasuk kerja gini. dia rak dibongku sana yang dikasih tahu 4000 Yahudi muslimnya enggak ada yang kasih tahu Pak semua jadi korban muslimnya yang Yahudi malah yang enggak nah jadi bagaimana ke Yahudi Osama teh ah urusan ini terlalu enggak lucu itu komedi ini kalau terus di alamatkan pada Islam lalu sekarang mulailah di obrak-abrik pesantren-pesantren. Satu demi satu pesantren diobrak-abrik karena di katanya diduga ada pengkaderan untuk bom bunuh diri dan lain sebagainya. Bom bunuh diri di pesantren. Jangan-jangan para santri itu cam disanyian petasan. ini kita jadi subhanallah. dan ya sedih saya melihat ini ya. kok kita bisa semua terjebak ke sini dan mengiyakan satu drama seperti ini Hanya alur alur ceritanya pun sudah sangat jelas gitu, ya. Kalau ini atas nama Islam sekali lagi bagaimana mungkin ada perjalanan? jangankan dalam situasi tidak perang Pak. Silakan baca sejarah apa baca hukum Islam dan silakan buktikan dalam sejarah dalam Islam dalam situasi perang sekalipun tidak dibolehkan membunuh orang tua membunuh wanita dan membunuh anak kecil bahkan harus dipelihara pohon-pohonan dan lain sebagainya itu jangan sampai binatang jangan sampai ter terbunuh dalam situasi perang yang boleh dibunuh hanya mereka yang ikut berperang Orang tua, perempuan, anak-anak, nggak -anak, boleh di diusahakan sepejalan sampai ada yang mati. Dalam situasi perang, ini membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Perang gente, berjuang atas nama siapa ini? Subhanallah saya sekali lagi sangat mendukunglah. Sangat mendukung. Bahkan kalau mau dilibatkan saya akan mengajak semua orang untuk ikut terlibat. Mari kita bongkar bersama-sama. Kita bantu pemerintah aparat. Kita bongkar semualah. Sebenarnya siapa di belakang ini semua? Bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya yakin betul akan terjawab nanti. Pasti bukan Islam. Bahwa ada oknum-oknumnya memang oknumnya muslim mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin Tapi siapa di belakang ini semua Dalangnya ini. Hadirin rahimahumullah Ya Setiap membaca Ini semua gitu ya Subhanallah Media pun layannya, Media di kita itu mudah betul gitu ya Ikut membantu berita-berita Salah satu saja contoh yang paling sederhana ini pak, Bukan sederhana maksud saya Contoh yang paling saya tahu persoalannya Itu saya tahu persis Di Jawa Barat ini memang Pernah terjadi penutupan Rumah-rumah Juga Lalu apa Apa namanya itu Ya tempat-tempat Ruko-ruko yang disalahgunakan sehingga berfungsi sebagai gereja. Lalu mereka juga mempergunakan penyebaran aja kristenisasi lah di sana ini. Betul, saya tahu persis. Saya tahu persis. Terjadi memang itu penutupan penutupan itu. Yang ditutup apa? Rumah-rumah tempat tinggal, lalu ruko-ruko yang mereka waktu itu ditutup itu dengan ikas jadi anak-anak kemudian mencoba menerima laporan ini saya, saya tahu persis semua saya tahu persis itu. anak-anak menerima laporan dari masyarakat setempat lalu kemudian mereka datang ke masyarakat itu mencoba meneliti benar gak ini laporan ini ternyata benar lalu dekati aparat-aparat setempat lurah, camat dan sebagainya termasuk polsek dan sebagainya ini sudah ada pelanggaran terhadap aturan main di negeri kita SKB 2 Menteri itu Masalah dipelajari semua, lalu dipanggil pihak gerejanya itu. Ini kalian benar sudah melakukan kegiatan seperti ini, lalu sudah memposting. Benar mereka akui itu. Kalian menyadari ini salah? Ya kami sadar, lalu ya kami akan menghentikan seluruh kegiatan ini. Buat saja perjanjian, buat perjanjian. Ada yang bahkan meminta kepada kepada kita itu. Coba, bagaimana kalau kami mau bicarakan dulu dengan pihak gereja kami? Ya kami mohon laku 2-3 hari silakan, silakan. 3 hari kemudian mereka diundang lagi. Oh ya, kami siap. Tanda tangan di atas meter. Tidak ada masalah. Tiba-tiba beritanya. Beberapa gereja di Bandung dan di Jawa Barat dibakar. Beberapa di dianiaya Dan sebagainya. Gereja lagi. Gereja ditutup dan dibakar. Dan beritanya sudah menjadi berita nasional. Bahkan internasional saya pernah diwawancarai oleh pewartawan dari belanda wartawan dari australia gimana tentang pembakaran gereja gereja naon sis? gereja naon di dibakar. begitu luar biasa gitu ya media itu ikut mau bantu saya tahu persis ini berita ini saya tahu persis semua ini saya tahu dan akhirnya ya aparat pada waktu itu juga karena memang pihak kepolisian juga ikut dalam dalam proses itu penutupan itu sehingga pihak Polda pun mengatakan siapa penyebar isu ini. Siapa penyebar fitnah ini? Tidak kurang Kapolri pun marah-marah juga kan itu. Ini siapa penyebar fitnah ini? Ternyatanya penyebar fitnah kumpul di bundaran Hai kan. Kegituan hiji make roda ditodorong kan masih ingat itu. Itu, itu saja penyebarnya. Jadi dorong gitu Oh, oh gitu anda berapa Memang teningali dia Mungkin senasik batur gitu Ya Tapi yang saya Yang saya lihat dari sini Alangkah mudahnya Peristiwa yang sederhana seperti itu sederhana, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tidak -apa, ada keributan, tidak ada apa-apa, semuanya berjalan. Ada rekaman di kita itu semua peristiwa itu, foto-fotonya mereka sedang bersalaman para ini ni, tidak ada masalah, ketawa-ketawa, tidak -ketawa, ada persoalan apa. -apa. Tiba-tiba muncul berita, wah wow! seperti itu, dan media mengangkat semua itu. Saya khawatir ini pun begitu. Dengan Mudah kita bisa ikut dalam satu karena mungkin untuk media ini ya mungkin yang begini-begini yang paling enak untuk diangkat itu kan? jadi jadi bahan berita gitu kalau konon katanya kalau ada berita ada orang digigit anjing itu belum belum jadi, bisa jadi berita di kita tapi kalau ada anjing digigit orang <laughs> itu maka itu bisa jadi bahan berita. Karena itu yang diangkat di media itu kebanyakan orang-orang yang ngomongnya udah ngelantur kemana-mana. Itu itu cek jel lihat itu. Tokoh-tokoh yang dimintai pandangnya nukarar itu kebanyakan itu kan. Nuh no, besok hari ini ngomong naon, besok ngomong naon gitu, yang, enggak, saya, itu teh. Yang nggak saya kan nggak ngomong gitu tahan nukarar itu. Ini emang susah kita ini. Ya. Kita saya sebenarnya keprihatinan ini hanya semata-mata ingin. Ya jangan sampai kita Bangsa yang sedang Banyak mendapat musibah ini Persatuan dan kesatuan kita akan semakin Kurang bagus gitu ya Apalagi kalau sampai niat mau mengobrak abrik pesantren itu sampai terjadi Saya betul-betul khawatir ini ya, Hubungan yang sudah bagus Harmonis antara umat Islam dengan Pemerintah dan aparat selama ini Mudah-mudahan bisa dijaga gitu Jangan sampai akhirnya malah jadi Kita akibat Akibat permainan ini semakin memburuk gitu. Ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi Sehingga kita bisa lebih konsentrasilah Kepada masalah-masalah yang Lebih baik membangun negeri ini Dan urusan terorisme ini kita setuju Dibongkar, setuju Libatkan semua pihak Libatkan semua pihak saya yakin itu para ulama libatkanlah untuk ikut membongkar masalah ini jaringan-jaringan ini kalau memang betul ada mari kita kejar itu jaringan-jaringan itu mulai dari dan saya sangat menyayangkan betul itu kenapa Azhar itu sampai sampai mati kalau memang dia otak dari terorisme di negeri ini mestinya diusahakan jangan sampai mati itu supaya bisa terbongkar dari mulut dia, Iden kenapa harus mati Iden? kan bisa itu di udah ketahuan dia di dalam rumah itu dijaga saja sampai setahun lah kemuan gitu pasti keluar itu mesti keluar itu dia masa dia setahun nggak mau keluar keluar gitu nah begitu keluar ditangkap lah gitu ini ini logika sederhana saya dengan demikian kan kita dia bisa membuka semua itu kalau memang dia adalah otak otak terorisme di negeri ini kita berharaplah kalau memang ada satu lagi yang top top ini satu apa sebenarnya yang Teng Sahadi nah itu kalau bisa ditangkaplah lalu kemudian ini jangan terus diserahkan ke Amerika seperti Al Farouq kita sendiri belum memeriksa apa apa lalu kita serahkan ke sana kan itu sehingga kita kehilangan juga jejak Al Farouq itu hilang belum sempat diapa-apain kok belum sempat ditanya diperiksa di mana langsung dikirim ke itu nah sekarang lepas sendiri itu lagi sekarang kata Amerika katanya lepas sendiri itu ini kemana itu jadi para bingung kita ini kan sekali lagi kita mendukung bukan bukan ini sangat mendukung kalau ada oknum muslim yang kita hukum kalau perlu kita juga ikutlah menghukumnya itu entah dengan kehukuman moral atau dan lain sebagainya kita bukan ingin menafikan kalau memang ada muslim yang yang ngawur gitu kan tapi mari kita bongkar semua ini sampai betul-betul kelihatan siapa sebenarnya ya, aktor intelektualnya lah kalau gaya bahasa etana mah dalang namun sesain mah gitu. Dalang timbalik ini semua Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memimpin kita agar kita hidup selalu di jalan yang diridainya. Terima kasih hadirin. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza, astagfirullah li wa warahmatullahi wabarakatuh.